Bapak Victor selamat siang Selamat siang Ibu Silahkan Pak Iya kalau saya bisa komentar Kesalahan yang terjadi disini adalah perbankannya sendiri Karena kita harus p e l a j a r i seperti office boy yang m gaji 800 ribu pun punya kartu kredit Jadi menurut saya tidak boleh dipersalahkan siapa-siapa Harus perbankannya yang harus kembali kepada cara tahun 90 sangat sulit untuk mendapatkan kartu kredit Jadi apabila terjadi sesuatu hal seperti ini harus perbankan yang disalahkan Terima kasih Ibu Pak Ali, selamat siang Ya、yes, siang, a komentar k Anda Pak ini semua karena ada sebab dan akibat ba, kalau pengadilannya bagus, polisinya kerjanya juga bagus, moral para penegak hukum bagus n gak g mungkin orang mau pakai debt collector b a n g juga n gak g mungkin pakai debt collector, ya ini karena polisinya memble, pengadilannya memble, jaksanya apalagi a k h i r n y a jalan pintas、si, pakai debt collector Pak Hmm. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Pak Nico, selamat siang. Selamat siang. Silakan. b a k saya ini langganan Citibank dari tahun 1993. Iya, belum pernah ada masalah. dari sekarang sorotannya ke Citibank. Bukannya saya mau belain, tapi taruh tahun 1 93, saya masih di Astra, itu memang susah. Tapi administrasinya Citibank bagus. Saya nggak ngada, saya sampai sekarang nih, 2011. Nggak pernah ada masalah. Ya, t u n g deh, jangan-jangan、uh -huh. satu pihak serang si Siti Benga.、Uh -huh. so, ya, ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Niko. Berikutnya、ya. dengan Bapak. Dengan Toto. Iya, Pak Toto, silakan. Iya, kalau menurut pendapat saya, itu untuk、uh, masalah debt collector, itu saya pikir itu perlu ditinjau kembali. Karena memang、uh, mereka itu bukan、uh, meneror dari langsung saya, tapi dari telepon juga. Jadi orang yang awam juga. Kalau ditelepon, dibentak-bentak dan segala macam itu sangat, sangat merugikan ya, Pak、eh, Bu ya. Kemudian juga kalau bisa memang untuk yang daftar kartu kredit nih, analis ini harus bekerja keras. Jadi、eh, memantau sejauh mana、eh, apa namanya, aplikasi a namanya a p yang diajukan. Terima kasih. Baik. Pak Rudy, selamat siang. Ya, silahkan Pak komentar Anda. Ya, bukan hanya di Indonesia yang sulit ditagi. Di luar negeri juga sulit, sama juga. Sebab Memang keadaan ekonomi begini Lagi pada susah Oke、okay, baik, terima kasih Pak r u d i Pak d i selamat siang Selamat siang Iya, silahkan Pak Iya, saya hanya ingin memberikan komentar Entah kenapa Kalau orang kita ini maksudnya Pada khususnya itu Kalau berhutang itu Mereka lebih Istilahnya lebih galak Ataupun mereka itu Sengaja gitu untuk menahan n a a h Untuk membayar、um, Kenapa itu tujuan mereka、uh, Hanya itu saja sih dalam bisnis pun demikian gitu、mm -hmm. uh, Itu aja emang、uh, kita sebagai pengusaha juga susah gitu ya、uh, Kalau n gak g pakai debt collector Kita pakai、uh, tenaga kepolisian pun Nanti dikit balik loh kita itu m e n g a n c a m Hanya itu aja、nah, Udah ngundangnya aja yang belum ada Kalau emang bisa sih p e m e r i n o m o r a n Untuk tidak m e m b e r a t k a n kepada pemberi d i u t a n g Oke,、okay. baik, terima kasih Pak a d i Kemudian Pak Paulus Selamat siang Ibu Selamat siang, s i l a k a n Pak komentar Anda Ya, t g d a k mau bayar u t a n g Ada bermacam-macam alasan Bu Poin pertama bisa saja kena terpaksa Misalnya bangkrut, sakit, kecelakaan, dan lain-lain Yang poin kedua mungkin juga ada unsur kesengajaan juga ada、mm -hmm. Oke,、okay, dep korektor jadi ujung tombak bagi peng penghutang ya Tapi jangan lupa Bu Para dep kolektor debt ini harus juga dibekali berbagai aturan Jangan berbuat semena-mena kembali ke poin satu dan poin dua tadi d i t e l i t i dulu apa alasan yang, mau, yang gak, mereka nggak mau bayar itu Pihak pengutang juga nggak lepas tanggung jawab Jika sesuatu hal terjadi akibat ulah dep kolektor Bu、hmm. Selama ini kita kan sering dengar Baik di koran maupun di media elektronik Ulah para dep kolektor ini sudah di luar perikemanusiaan Bu Apapun cara mereka, meneror, merampas, maupun cacimaki, rampai-sampai tetangga juga kebagian luapan amarah para jagoan ini, Bu. Jadi intinya, Bu, pihak-pihak yang membutuhkan tenaga para dep kolektor ini harus bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka di lapangan. Terima kasih. Oke,、okay, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Teddy. Selamat siang, Bu. Selamat siang. s e i l a m a n Pak. Komentar Anda. Ya, itu penyebab segala itu kan karena hukumnya lemah. Satu. Kedua... Karena segala sesuatu kalau terjadi itu kalau diproses dengan hukum, maksudnya hukum perdata, akibatnya orang itu semua kepastian hukum itu nggak ada, dan berani semua kalau n g utang itu susah bayar. Jadi nanti dihukum perdata paling di penjara sebentar keluar. Jadi hukum kita kurang kuat, Bu. Itu aja.、Okay. Makasih.